Oh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa naslainuhu wa naslaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yadihillahu falamudillalah Wa ma yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilahilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal lazina amanu taqallah Haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Suma ma ba'd Fa ina aslaqal hadithi kitabullah Wahai al-Hadi, Hadi Muhammadin, Sallallahu alaihi wasallam. Sharil amur muhdasatul ha, wakulam muhdasatin bid'ah, wakulam bid'atun dhalalah, wakulam dhalalah tin finar. A'adaniyallahu wa iyaqum minanar. Kau muslimin wal muslimat. Rahimani wa rahimakum Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmat yang Allah Berikan kepada kita Baik berupa nikmat yang sifatnya nampak Dari kesehatan Ketenangan Harta dan anak-anak Ataupun nikmat-nikmat yang sifatnya batin Dari keislaman, keimanan istiqomahan ini sebuah nikmat yang besar dan nikmat yang besar daripada itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa di atas al-haq keistiqomahan untuk senantiasa berkumpul dengan ahlul haq keistiqomahan untuk senantiasa mencintai al-haq dalam keadaan Kebanyakan dari manusia itu benci kepada Al-Haq, kepada kebaikan. Mereka lebih condong kepada perkara kejelekan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri-diri kita berusaha untuk mencintai Al-Haq. Untuk mencintai Ahlul Haq dan berjalan bersama mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-78 Allah sebutkan di sana Laqad ji'nakum bil haqq walakinnakum walakin aktsarukum lil haqq karihun yang artinya dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada kalian dengan al haq dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang namanya jalan-jalan kebaikan. Walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Namun sayangnya kalian kepada al-haq itu benci. Kebanyakan kalian dengan al-haq membenci. Ini merupakan sunatullah. Yang namanya al-haq itu tidak sesuai dengan kebanyakan hawa nafsu manusia. Al-Haq itu merupakan perkara yang pahit bagi mereka orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang yang bersyukur. Disebutkan di sana wa qalilum min ibadiyasy-syakur dan sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Artinya seorang itu di atas al-haq itu kebanyakan mereka Atau jumlah mereka Sedikit dibandingkan orang-orang Yang mereka Membenci dengan al-haq Alhamdulillah Allah Ta'ala Mentakdirkan kita Memberikan taufik kepada kita untuk berusaha Mencintai yang namanya Al-haq Terlebih di masa-masa yang penuh Dengan apa? Fitnah Di masa Seorang itu dihamparkan dengan fitnah-fitnah yang ada Baik itu Fitnah syahwat Ataupun fitnah syubuhat Maka seorang Harus lebih bersemangat Dalam mengikuti al-haq ya. Disebutkan oleh Asyikh al-alama Asyikh Abdul Aziz Ibn Ibbas Rahimahullah Belum pernah mengatakan Al-wajib alal mu'mini anda wujudil mihani ayatku nama Alhak beliau mengatakan Rahimahullah dan yang wajib atas seorang mukmin yang wajib atas seorang mukmin tatkala terjadi yang namanya fitnah terjadi yang namanya ujian ujian Ayakunama al-haq Hendaknya dia bersama al -haq. Ini ahli sunnah Dididik Supaya mereka Menjadi orang-orang yang Mengedepankan al Bukan mengedepankan Hawa nafsunya Al-haqku Ahakku ayut taba Disebutkan dalam Yang lainnya Yang namanya al itu lebih pantas untuk diikuti Terlebih di masa-masa fitnah Dikatakan oleh beliau La al hawa Tidak mengikuti hawa nafsunya Bahwasannya wajib bagi seorang mu'min Tak kalah terjadi yang namanya fitnah Hendaknya dia Mengikuti al-haq Tidak mengikuti hawa nafsunya Tidak mengikuti perasaannya Wala ma'al batil. Beliau mengatakan tidak pula bersama kebatilan. Ini ucapan yang sangat berharga yang disebutkan oleh Asy'ah Abdul Aziz ibn Ibass rahimahullah. Bahasanya sikap seorang mukmin, tatkala ada yang namanya fitnah, hendaknya dia merapat kepada ahlul hak, mengikuti yang mengedepankan al-hak, kemudian meninggalkan. Hawa nafsunya meninggalkan yang namanya kebatilan, dan yang semisal dengan itu adalah hendaknya seorang ahlu sunnah mereka mendidik diri diri mereka dengan yang namanya al itiba, al itiba, al itiba maksudnya yaitu seorang mengikuti apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang dia jadikan prinsip dalam beragamanya, yaitu itiba. Sebagaimana ucapan Sahabat Ibnu Masud radhiyallahu an, ittabiawala tabtadiaw. Ikutilah oleh kalian. Maksudnya supaya mutabaah, mencontoh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadiu. Janganlah kalian membuat perkara-perkara baru. Ini ahlus sunnah. Jadi ketika seorang itu ahlus sunnah mereka belajar agamanya mengikuti dalil, mengikuti al-haq bukan mengikuti suatu individu atau sebuah kelompok tidak. Jadi ketika ada tokoh. Mereka yang tidak sesuai dengan al-hak Tidak sesuai dengan dalil Mereka tinggalkan Itu ahlu sunnah Begitu pula ketika seorang mengikuti Sebuah tokoh atau seorang tokoh Tidaklah yang dia ikuti Kecuali dalil yang dibawa Itu yang namanya al-itiba Kita mungkin taklim dengan seorang ustad ya. Berarti kamu taklid ta dengan seorang ustad tadi Ya tidak Dikarenakan yang kita ikuti adalah Al-Haq ataupun dalil Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Seorang ustad tadi Seorang syekh tadi Namun ketika seorang ustad tadi Seorang syekh tadi menyimpang Tidak sesuai dengan Al-Haq Tidak sesuai dengan dalil, kita tinggalkan Itu Al-Sunnah Berbeda jauh ataupun kebalikannya Yaitu yang namanya Taklid ya, Yang namanya taklid Adapun taklid itu adalah ittiba'u ma laisa bihujjah bi hujjah. Mengikuti yang bukan hujjah, bukan dalil tanpa menggunakan dalil. Itu seorang mengikuti yang bukan dalil dengan tanpa apa? dalil. Sangat jauh gambarannya. Jadi kalau ada orang dia mengikuti Seorang syekh, seorang guru, seorang ustadz, itu mengikuti apa yang diucapkan. Ya. Kalau bahasa mereka itu opo jere pak yai, gitu ya. Pak yainya ngentik kok opo langsung, diikuti. Pak yai ini yang ngomong, ya pasti semuanya benar. Itu yang namanya taklid. Pak yainya bilang, misal kamu harus puasa 3 hari, 3 malam tanpa makan dan minum. Ya diikuti. Padahal tidak ada dalilnya, tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya taklid. Ya, setiap apa yang diucap oleh tokohnya pasti dia apa? Ikuti. Itu yang disebut taklid. Adapun ahlu sunnah, maka mereka mendidik diri diri mereka dengan sifat al itiba. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas al haq dengan yang namanya apa? Dalil. Dengan jelas, ya. dan tidak mudah goyah orang-orang yang seperti ini. Ketika muncul yang namanya berbagai peristiwa-peristiwa yang menimpa ahlu sunnah dari fitnah yang ada, mereka tidak goyah, karena yang mereka pegang adalah dalil yang itu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Demikian pula sikap seorang ketika Terjadi yang namanya fitnah. Disebutkan oleh Anshah ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini merupakan wasiat-wasiat yang agung yang seharusnya sebagai pijakan seorang Muslim, seorang ahli sunnah di masa-masa penuh fitnah. Dikatakan beliau, rahimahullah, innal hudu'a fi mawakiil fitan. Khairun minat damadi Sesungguhnya Bersikap tenang Tidak terburu-buru dalam permasalahan fitnah Sesungguhnya Bersifat tenang Atau bersikap tenang Tidak terburu-buru Di masa-masa fitnah Itu lebih baik Dibandingkan orang yang ikut berdalam-dalam di sana. Artinya seorang ahli sunnah itu dididik Ketika terjadi yang namanya fitnah Mereka mengikuti bimbingan akabir Orang-orang tua dalam dakwah ini Orang-orang yang mengetahui persis bagaimana yang namanya dakwah Itu sikap mereka Tidak kemudian terburu-buru Datang sebuah fitnah kemudian dia langsung menghukumi Oh ini si fulan salah, ustadz fulan salah tidak, tapi menunggu Bagaimana bimbingan para asatidah kibar Bagaimana bimbingan Para masyaih kibar ya, Tidak dia terburu-buru Bersikap atau mengambil Sikap sendiri Tapi mereka Benar-benar berhati-hati ya, Berhati-hati Disebutkan dalam hadis Al-barokatu ma'a agabirikum Yang namanya barokah Itu terdapat pada Orang-orang tua diantara kalian ya Tua secara umurnya Juga tua secara apa? Secara ilmunya Dikarenakan yang namanya tidaklah datang fitnah Kecuali orang yang lebih awal mengetahui adalah mereka Orang-orang yang alim Orang-orang yang berilmu ya. Orang yang alim akan mengetahui oh ini fitnah ya, Disebutkan oleh mereka Al-fitan idha akhbalat, Arafaha al-ulama. Wa idha atbarat, Arafaha al-juhalat. Fitnah itu, Fitnah itu, Ketika datang pertama kali, Fitnah itu ketika datang pertama kali, Yang lebih mengetahuinya para ulama yang mengetahuinya para ulama ya. namun apabila fitnah itu berlalu namun apabila fitnah itu berlalu arafaha al juhala barulah orang-orang yang jahil mengetahuinya fitnah kalau baru datang itu yang mengetahui para ulama kalau sudah berlalu fitnah baru orang-orang yang jahil itu berapa? baru tahu kalau itu sebuah fitnah. Ini sifatnya umum, gitu sifatnya fitnah dunia, ataupun fitnah syahwat, ataupun fitnah syubhat, ya perkara-perkara yang nawazil yang terjadi, ya. Maka hendaknya seorang mengembalikan kepada para ulama. Kemudian belum menyebutkan setelahnya. Wasukutu khairun minan nudqi dan sikap menahan lisan sikap menahan lisan lebih baik dibandingkan ikut berbicara wal khairun minal qaim orang yang duduk itu lebih baik dibandingkan seorang yang Berdiri. Walqai mu khairun min al Dan seorang yang berdiri itu lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Ya. Artinya seorang hendaknya menahan diri, tidak ikut ikutan. Ya, namun mereka mengikuti bimbingan arahan orang-orang tua diantara mereka. Ini sifatnya. Wal insanu yeji bu ayakufalisanahu wajayasumma aganahu anilkalamilladilafaidataminhu. Maka hendaknya yang wajib bagi setiap insan, yang wajib bagi setiap insan untuk menahan lisan, untuk menutup telinganya. Untuk menahan lisannya Menutup telinganya Dari perkara-perkara yang tidak ada faidah padanya ya. Dari perkara yang tidak ada faidah padanya ya. Ini sikap seorang muslim Bahkan disebutkan dalam hadis Min husnil islamil mar'i Tarkuhu malayanih Termasuk diantara Baiknya islam seseorang itu adalah Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya. Seperti apa itu? Seperti kila wakole Katanya dan katanya ya. Seperti per Perucapan-ucapan yang lahwun Yang tidak ada manfaatnya Seorang muslim tidak Atau seorang mu'min tidak seperti itu keadaannya Ya Tuh. Ataupun wakas rotusual, Banyak bertanya Ya jadi seorang menahan lisan, menutup telinganya dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, baik itu kilawakol, ya, ataupun banyak bertanya, ya, banyak bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya, yang bukan kapasitas untuk dia bertanya. Ya. Wa kulamakan al insan, ahfadul lisanih. Karena asmalul di nih, maka tatkala seorang insan dia lebih menjaga lisannya, maka dia lebih selamat agamanya. Ya. Lebih selamat apa? Agamanya. Ketika seorang bisa menahan lisannya, tidak ikut berkomentar, tidak ikut menghukumi. Ya. Namun mereka senantiasa berjalan bersama orang-orang tua di antara mereka. Ini sikap sikap seorang muslim ya seorang mu'min ketika terjadi yang namanya fitnah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah ini beberapa wasiat dari para ulama kita terkait dengan prinsip seorang muslim ketika menghadapi masa-masa penuh dengan fitnah. Kita masuk pada tema yang ingin kita sampaikan di sini, yaitu terkait dengan tiga kunci kebahagiaan seorang hamba. Disebutkan oleh As Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, dalam kitabnya Al-Khawaidul Arba. Belum menyebutkan di sana Ketika beliau meminta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan Taufik Menunjukkan kepada uh, Seorang yang membaca kitab kitab Beliau Beliau juga menyebutkan Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa ayyaji'alaka Miman iza u'tiya syakara Wa iza betuliyah Sabar, Wa ida adnaba Istagfara Fa inna, inna haulai Thalaf unwanu sa'adati Yang artinya Semoga Allah Menjadikan engkau Termasuk orang-orang yang Ketika diberi Bersyukur Semoga Allah menjadikan engkau Termasuk orang-orang yang ketika diberi Bersyukur dan ketika diuji dengan sebuah musibah bersabar wa idza aznaba astaghfara dan mudah-mudahan engkau termasuk orang yang ketika engkau berbuat dosa engkau beristighfar bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan fa inna haula insalas maka sesungguhnya tiga perangai ini Unwanus saadati merupakan kunci ya dari ataupun tanda dari tanda kebahagiaan. Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah terkait dengan kunci kebahagiaan seorang hamba. Yang ini ketika seorang mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kemudian kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Di dunia dia menjadi orang yang bahagia. Di akhirat dia akan dimuliakan Dimasukkan ke dalam janahnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Dari perangai-perangai yang itu merupakan kunci kebahagiaan Adalah Apabila diberi dia bersyukur ya. Ini perangai yang pertama Ya Baik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh Wa idh ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala dan sungguh atau tatkala Rabb kalian telah mengumumkan ya. Allah taala mengumumkan memberikan janji ya. Barang siapa yang bersyukur atau jika Allah kalian bersyukur la azidannakum ni saya aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Sebaliknya jika Allah kalian kufur ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di sini juga diambil faedah Para ikhwah wal akhwat yang kami muliakan, diambil fahidah bahwasannya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sebuah perintah, menghasung sebuah amalan ibadah, Allah juga membarangkan di sana sebuah janji dari balasan. Ya, ketika Allah memerintahkan sesuatu. Allah juga mengiringi dengan apa? Dengan janji walasan. Ya. Tinggal kitanya itu, imannya kuat atau tidak. Ya. Ketika Allah merintahkan sesuatu, ataupun Rasulullah SAW merintahkan sesuatu, itu diiringi dengan apa? Dengan janji. Man amila ya. solihan min zakari wan'u'wa unsa, wala nuhyannahum hayatan tayyibah, contohnya, barang siapa yang dia beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan maka kami akan jadikan untuknya hayatan toibah kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat yakin apa tidak? Ya, tergantung dengan iman kita masing-masing atau dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan semisal lantana lulubiro hatta tungfikumim matuhibun tidaklah sampai kalian kepada kebaikan Kecuali kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian apa cintai atau menginfakkan sesuatu yang kalian cintai beriman apa tidak? Kalau dulu para sahabat ketika disebutkan ayat ini turun ayat ini, ya, mereka langsung ada sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya kebun kurma yang paling saya cintai. Kemudian yang paling bagus apa hasil panennya? Pokoknya kalau orang melihat kebun saya itu Pasti apa? Langsung tertarik ya. Terus bagaimana? Sahabat tadi mengatakan Rasulullah Sesungguhnya saya infakan Kebun kurma saya ini untuk visabilillah Bayangkan? Luar biasa ya. Apa yang membuat mereka seperti itu? Sekali lagi Yang membuat mereka itu beramal Dengan penuh keyakinan, kesungguhan Adalah iman yang ada pada mereka seperti itu Maka masing-masing orang tergantung dengan kualitas imannya Ya Dia percaya atau tidak dengan apa? Janjinya Allah Atau justru lebih percaya dengan janjinya manusia Nah gitu ya Itu yang perlu dikoreksi Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran Sekian banyak utama sebuah amalan Apakah dia percaya atau tidak? Ya Itu harus kita koreksi Harus kita perbaiki Ya kualitas iman kita masing-masing. Kalau mungkin kita mendengar ayat tadi, ya harusnya sih yang terbaik gitu ya yang kita infakkan. Tapi kalau saya masih eman-eman aneh gitu ya. Orang pengen berinfak itu milih yang paling kecil. Ya. Kan seperti itu. Seorang memberikan kepada saudaranya dipilih dulu yang yang apa namanya? Bahasa kita apa? yang berasan gitu ya. Mau infak tapi yang berasan-asan. Ya, sementara Allah mengatakan, Ya, lantana lu lebih rahat tungfiku mimatuhib. Atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Laiyuk minu aha dukum hatayuheb bali ahihi, mayuheb bali nafsihi. Tidaklah kalian, Ya, dikatakan sempurna imannya. Ya, dengan iman yang sempurna, sampai kalian mencintai untuk saudaranya. Sebagaimana kalian mencintai untuk dirinya, diri kalian sendiri. Kalau kita dimudahkan dalam urusan dunia semisal Ya jangan kita merasa bakhil Merasa pelit ketika saudara kita yang minta untuk diajari perkara Usaha dunia tadi Jangan malah dia takut Nanti kalau saya ngajarin si Fulan nanti rezeki saya dikurangi Ya, Sementara Allah sudah menyebutkan ya, Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian Sampai kalian mencintai Untuk saudara kalian sebagaimana kalian cintai untuk diri kalian? Sendiri Dari perkara kebaikan ya entah itu perkara dunia yang mengandung maslahat duniawi bisa menolong saudara kita. Ini saya punya usaha seperti ini, masyaallah, halalan thayyiban. Kemudian hasilnya masyaallah, barangkali antum mau usaha, ya. Kalau kita kan khawatir gitu ya. Kita punya usaha yang masyaallah hasilnya besar, ada teman kita tanya, "Oh, saya uh, ini rahasia perusahaan gitu ya." Dan seterusnya. Kalau dahulu para sahabat Nabi, orang-orang yang masyaallah Ya, disebutkan yuksiro naala angfusihim walokan abhimokhasoso. Mereka itu lebih mengedepankan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka susah. Ya, seperti kisah sahabat muhajirin yang diberi dengan sahabat alnsor. Ya, bagaimana mereka saling apa mendahulukan saudaranya. Seperti kisahnya sahabat Abdurrahman bin Auf, aladzillahu an dengan sahabat alnsor. Ya yang namanya Sa'ad Mirabi, ya ketika diperusorkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru malah memberikan harta hartanya, bahkan istrinya langsung kasihkan. <tau> Tapi beliau pun menolak semuanya. Ketika disuruh memilih, ya saya punya dua istri. Kalau kamu menyukai salah satunya, saya akan cerekan. Silahkan kamu nikahkan. Akan uh, saya akan kamu nikahi. Saya punya dua kebun kurma yang besar, ya. Setelah kamu pilih mana yang kamu suka, seperti itu seorang apa? Seorang sahabat. Ya, kalau kita ya sangat jauh dari mereka. Apa kira-kira yang menyebabkan semua itu iman? Ya, dahulu ketika Nabi S.W.T menyuruh kepada para perempuan, para ummahat, para nisa, ya, katanya Nabi S.W.T, ya mak syaron nisa tang sodakan, wahai sekalian para perempuan. Hendaknya kalian bersedekah. Fa inni raaitukum aktsaru ahli nar. Sungguh aku melihat kalian itu adalah orang-orang yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Maka ketika itu sahabat Bilal dengan menggunakan sorbannya ya. Kemudian para wanita yang hadir ketika itu, ketika Nabi Sulawesi sedang berkhutbah, mereka semuanya melepaskan perhiasan-perhiasan mereka kemudian mereka berikan fisabilillah. Apa semuanya itu para hadirin adalah keimanan yang menghujam di hati mereka. Seorang itu akan baik amalannya ketika memiliki keimanan yang yang baik. Yang ini kita usaha kita berusaha untuk apa? Menjaga kualitas iman kita. Jangan sudah bertahun-tahun ngaji ya, tapi amalannya ya standar-standar saja ya. Ataupun amalannya justru semakin apa? Semakin meloyo, melemah ya. Karena keimanannya tidak dia pelihara, imannya dia tidak jaga, ya, dan seterusnya. Baik. Kembali ke ayat ini. Dari perangnya seorang yang eh, dari tanda kebahagiaan adalah seorang ketika diberi, maka dia apa? Bersyukur. Disebutkan ayat ini dalam tafsirnya Dimaknakan seorang itu dikatakan bersyukur dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Rahimahullah wa huwa i'tiraful qalbi bini amillahi syukur itu adalah yang pertama i'tiraful qalbi bini amillahi pengakuan hati atas nikmat Allah pengakuan hati atas apa? nikmat Allah ya. artinya Seorang yang dikatakan bersyukur tadi adalah ketika dia mengakui dalam hatinya, ya, yang namanya nikmat itu semata dari Allah, semata. Ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang 53 wa ma bikum minik matin fa minallah. Apa saja yang ada pada kalian dari kenikmatan itu semata dari Allah Taala. Itu seorang mu'min, seorang mu'mina. Dia tidak merasa menyandarkan nikmat itu ada pada dirinya. Dia itu menyandarkan semua nikmat hanya milik Allah. Allahlah yang telah memberikan dia nikmat tadi. Harta yang ada pada dirinya itu nikmat Allah. Kesehatan yang Allah berikan itu nikmat dari Allah. Hidayah itu merupakan nikmat dari Allah. Anak-anak juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sikapnya ya. Menyandarkan semua itu kepada Allah taala. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan wasanau allohi biha seorang memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Maka begitu banyak diajarkan doa-doa sehari-hari, ya bukan untuk anak-anak saja, ya, tapi untuk kita doa-doa ketika kita mendapatkan nikmatan senantiasa memuji Allah. Ya, misal kita nikmat bisa pakai baju. Bagaimana doanya, Mas? Alhamdulillah ladzika sanihaza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa. Ya, alhamdulillah. Ya, kepada zat ataupun Allah yang telah memberikan apa? pakaian kepadaku. Ya. Demikian pula ketika apa? selesai makan. Ya, alhamdulillahil ladzi at'amani hadza ya. warazakonihi razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa. Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekian dalam apa? Dalam nikmat-nikmat yang yang ada Seorang dididik untuk dia ya, Memuji Allah subhanahu wa ya. ta'ala Dalam setiap Apa yang dia dapatkan dari Kenikmatan ya. Kemudian yang ketiga dikatakan Seorang bersyukur Dan seorang menggunakan Nikmat tadi untuk mencari ridhonya Allah Ini yang paling berat Di antara ya, Bentuk syukur nikmat kepada Allah Dia benar-benar berusaha Mendapatkan nikmat dari Allah Dan menggunakannya Untuk mencari ridhonya Allah Harta yang Allah berikan Berupa nikmat Dia cari ridhonya Allah Kemudian kesehatan Fisik yang sempurna ya Dia gunakan untuk Mencari ridhonya Allah Hidayah yang Allah berikan Dia jaga Untuk menceritanya Allah subhanahu wa ta'ala Ini baru seorang dikatakan apa? Dikatakan menjadi orang yang bersyukur Dan orang yang bersyukur ya Adalah orang yang paling apa? Bahagia ya. Orang yang bahagia hidupnya Dikarenakan dia Benar-benar menyandarkan Nikmat itu hanya Kepada Allah ta'ala Kemudian yang kedua dari perangai ataupun kunci kebahagiaan wa idza butulya sabar ketika dia diuji dia pun bersabar baik ini yang namanya kunci kebahagiaan yang kedua seorang itu dikatakan akan menjadi orang bahagia ketika dia menjadikan sabar sebagai apa? sebagai penolong ya ya, ya ayuhal ladhina amanu ista'inu bisobri wa sholah baik orang-orang yang beriman minta tolonglah kepada Allah dengan apa? sabar dan sholat ya dikatakan para ulama kita sabar itu mencangkup tiga perkara sabar itu mencangkup tiga perkara. Yang pertama as ala taatillah. Ini yang pertama. Seorang itu dikatakan sabar yang pertama yaitu ketika dia sabar dalam mentaati Allah. Ya. Mau butuh kesabaran, ya, sangat butuh. Seorang itu butuh bersabar ketika dia memegang prinsip Islam yang hak. Bersabar dalam dia apa? Istiqomah menjalankan yang namanya ketaatan kepada Allah butuh sabar dikarenakan ibadah yang kita kerjakan bukan cuma sehari dua hari ya tapi ibadah yang kita kerjakan ketaatan yang kita kerjakan itu sampai akhir hayat kita ya maka butuh yang namanya apa kesabaran ya wa hatta yatiya kaliakin dan ibadailah arapmu Allah subhanahu wa ta'ala Sampai datang yang namanya Kematian Sampai kita meninggal dunia Terus diminta untuk bersabar Di atas ketaatan kepada Allah Namun ketika seorang tidak bersabar Ketika dia taat kepada Allah ya Maka dia pun akan apa? Akan berpaling dari Allah ya, Sebagaimana kita Yang Allah berikan nikmat Untuk bisa mengenal dakwah Ahlu sunnah Dakwah salafiyah yang mungkin asing di tengah-tengah masyarakat kita Kemudian kita berusaha untuk bersabar Ya Bersabar untuk mengikuti dakwah ini Berteman dengan mereka Orang-orang yang Bersama-sama megang Dakwah halus sunnah ini ya, Terus bersabar Karena semuanya itu akan kembali Kepada diri kita masing-masing ya. Namun ketika seorang tidak bersabar Meninggalkan dakwah halus sunnah Justru dia akan diuji Ya dengan sebuah penyimbangan Sebuah yang namanya apa? Kesesatan ya. Entah itu dia dipalingkan Kemudian berpaling dalam urusan dunia Tersibukkan dalam urusan dunia Ataupun berpaling yang tadinya dia bersama ahlul hak Bersama ahlul sunnah Kemudian bersama mereka ahlul bid'ah Bersama dengan hisbi'in Dan seterusnya Ketika tidak sabar mengikuti dakwah al-haq ini Kemudian yang kedua dikatakan asabru ya. Asabru An mahami an maharimillah Itu seorang bersabar Dari meninggalkan Kemaksiatan Kepada Allah Ta'ala Seorang bersabar dari meninggalkan Keharaman-keharaman yang Allah Larang ya. Ini butuh kesabaran Seorang terus menjaga dirinya dari perkara-perkara yang apa Bisa menjatuhkan dirinya kepada Kemaksiatan kepada Allah Terus dia bersahabat ya. Untuk tidak melanggar Dari larangan Allah tadi ya. Dia menjadikan dirinya Hawa nafsunya tunduk kepada Syariat Islam Baik Kemudian yang ketiga Asabru As Ala akdarilah Itu seorang Bersabar Dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Bersabar dalam menerima takdir Allah ya. Ini sikap seorang mu'min Dia menjadi seorang yang sabar Dalam mentaati Allah Terus berusaha untuk istiqamah Demikian pula dia bersabar Dalam apa menjauhi maksiat-maksiat Kepada Allah Dan juga dia bersabar menerima Ya dari setiap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang namanya cangkupan dari sabar. Dan dua perangai ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu perangai syukur dan perangai sabar. Ini adalah perangai yang merupakan ciri seorang mu'min. Ya, hadis yang sering kita baca terkait dengan apa? Terkait dengan kewajiban seorang mu'min. Ya, disebutkan Inna amrohu kullahu lahu khair. Ketika Rasul mengatakan ajaib dan liamrul mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan seorang mu'min itu semuanya baik. Ya. Ini seorang mu'min. Ya. Urusannya semuanya baik. Walaih salallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah yang demikian akan tercermin, terwujud kecuali dari seorang mukmin. Ya. Orang mukmin itu semua urusannya baik, tidak ada yang jelek. Ya. Apa itu uh, di antara perangnya mereka? Ya. Dikatakan, In asobathu Sarra'u sarrohu syakara Tatkala dia mendapatkan kebaikan ya. maka dia pun akan apa syakara bersyukur ya. tadi ketika mendapatkan kebaikan dia bersyukur itu seorang mukmin ya. dia mendapatkan kebaikan dia mensyukurinya wa in asabbahu dhorra sabara maka akhiranlah demikian pula ketika dia mendapatkan ujian ya. maka dia pun bisa bersabar dan itu lebih baik bagi dirinya ini diantara perangai seorang mukmin, Dan perangai yang seperti ini Ini merupakan kunci Untuk seorang mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi dia tidak merasa sombong Tidak merasa bangga diri Ketika mendapatkan nikmat-nikmat Allah Karena dia menyadarkan kepada Allah Demikian pula Dia tidak merasa bersedih hati Ketika dia apa? Ditimpa oleh musibah-musibah Kenapa? Semua itu merupakan ketentuan dari Allah yang Allah menginginkan kebaikan untuknya. Tentunya ini e, harus diperaktekan. Perangai-perangai ya. yang mulia ini harus tercemin dalam diri seorang mukmin. Baik, kemudian yang terakhir dari kunci kebahagiaan seorang mukmin. Wa ida aznaba istighfar. Dan apabila seorang itu berdosa, terjatuh dalam sebuah maksiat, hendaknya dia beristighfar. Ya. Sebagaimana contoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan, Ya Ayuhanas, Tuhu ilallahi was taufiru, wahai sekalian manusia, pertobatlah kalian kepada Allah. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atu ilallah fil yom mi atamaro. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari semalam, ya sebanyak seratus kali. Ya. Tentunya kita yang banyak dosanya, ya harus lebih lebih untuk memperbanyak istighfar kepada Allah dan istighfar itu merupakan kunci dari kunci kebaikan yang ada ya. seorang yang berbanyak istighfar ya, akan menjadikan tenang hatinya akan dimudahkan urusannya ya. kalau Nabi SAW yang beliau telah diampuni dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang beristighfar sehari, semalam, sebanyak seratus kali, bahkan lebih Lalu bagaimana dengan kita Yang memiliki banyak dosa ya. Harus banyak-banyak apa? Bertobat, beristighfar kepada Allah Dan seorang yang beristighfar, bertobat kepada Allah Itu seperti seorang yang apa? Tidak punya dosa ya. Atta ibu bina zanbi Seorang yang bertobat dari sebuah dosa Kaman la zanbalahu itu seperti seorang yang tidak punya dosa sama sekali. Yeah. Syaratnya apa? Dia mau bertobat, yeah. dia mau beristighfar kepada Allah. Namun disebutkan para ulama kita, seorang itu tidak dikatakan bertobat dengan taubat tanasuhah sampai terpenuhi badannya tiga perkara. Seorang tidak dikatakan yeah, bertobat dengan taubat tanasuhah kecuali terpenuhi badannya tiga perkara. Yang pertama yaitu An-nadmu Menyesali Kemudian yang kedua At-Tark Meninggalkan Yang pertama menyesali Yang kedua meninggalkan Kemudian yang ketiga Al-azmu Yaitu berazam Ala ya'udah ilahi Berazam untuk tidak mengulanginya kembali itu baru dikatakan apa? Seorang itu bertaubat. Yang pertama dia itu menyesali perbuatannya, ya. Kemudian yang kedua dia meninggalkan perbuatannya tadi. Kemudian yang ketiga dia berazam dengan kuat tidak akan mengulangi dari perbuatannya tadi. Tapi kalau ada orang kok katanya bertaubat, tapi kalau sudah lupa lagi kemudian kerjakan lagi namanya tobat sambel, gitu ya. Ya kalau pas pedes uh Obat ini saya gak makan lagi ya. Kalau sudah sembuh apa Sembuh pedasnya makan sambalnya lagi ya. Ini e, Di antara perangai-perangai Dari perangai yang bisa ya, Menjadikan kunci kebahagiaan Seorang hamba Yang pertama yaitu Iza uqtia syakaro Wa iza ubtulia sabara Wa iza adnaba istafar Kalau diberi dia bersyukur Kalau dia diuji maka dia bersabar Kemudian kalau dia berusaha maka beristighfar minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya masih panjang ya terkait dengan perinciannya. Namun kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha ila anta astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.